Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, Pemirsa. Saya Sandri Nama bisa kembali menjumpai Anda dalam pengajian atau program Tafsir Al-Misbah. Mengenal Jus'ama bersama Ustadz Quraishihab. Untuk kali ini, Ustadz Quraishihab akan mengupas surat Al-Fatihah. Surat ini akan dibahas dalam tiga bagian, dan pada bagian pertama ini akan dibahas soal nama. Paling tidak ada 25 nama surat ini, namun yang populer hanya tiga, yaitu Al-Fatihah, Umul Quran, dan Sab'ul Masani. Dari tiga nama itu, Al-Fatihah menempati urutan terbanyak dalam penyebutan nama. Memang surat ini mengandung tema-tema pokok dari semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan karena itu surat ini dinamai atau disebut sebagai Ummul Quran, yaitu Induknya Al-Quran. Di samping itu akan dibahas pula perbedaan ulama tentang basmalah. Apakah basmalah itu masuk dalam kelompok surat Al-Fatihah atau tidak? Perbedaan pandangan itu akan dikupas oleh Ustadz Quraish Shihab. Jadi kami ajak Anda untuk langsung saja mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala kali ini kita akan bahas suratul fatiha suratul fatiha uh, punya banyak nama yang paling populer al fatiha umul kitab as-sab'ul mathani selain dari itu Ada namanya al-asas, landasan. Ada al Ada al-wafiyah, yang sempurna. Ada al-waqiyah, yang melindungi. Ada al-ruqiyah, sama eh, eh, mantra, sebenarnya bukan mantra dalam pengertian umum tapi dia bisa memberi dengan pertolongan Allah yang membacanya bisa mendapat perlindungan dan masih banyak nama-nama yang lain. Surah ini ada yang berkata yang pertama diterima Nabi. Itu Syekh Muhammad Abdu berpendapat demikian. Karena katanya Suratul Fatihah ini induk Al-Qur'an. Biasanya Dibicarakan dulu secara umum baru dirinci Allah subhanahu wa ta'ala di sini berbicara secara umum tentang kandungan Al-Quran Mulai dari Al-Baqarah ke bawah itu rinciannya Tetapi eh, pendapat ini ditolak oleh banyak sekali ulama Mereka berkata yang pertama itu adalah Iqra Sementara ulama' berkata bahwa ini surah yang keenam yang diterima nabi ada lagi yang berkata ini surah turun di Madinah jadi jauh sesudah itu riwayat menyangkut turunnya surah ini berbeda-beda sampai-sampai ada ulama berkata ini turun dua kali sekali di Mekkah sekali di Madinah karena mereka tidak bisa memberikan putusan yang mana nih di Mekkah atau di Madinah Betapapun. surah kita ini terdiri dari 7 ayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama Suratul Fatrah. Kalau Imam Malik berpendapat ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ke Mekkah itu mereka tidak baca bismillah di sana. Tapi dia mulai dengan alhamdulillah. Tetapi itu bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Quran. Karena di suratun naml ada firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Oke. Okay. Itu juga menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim sudah dikenal jauh sebelum Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Sulaiman sendiri sudah nulis surat awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa maknanya? Biasa diterjemahkan dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayar. Bi dengan Mestinya kalau saya berkata dengan ada kata sebelumnya baru lurus kata-kata itu Misalnya saya berkata begini, dengan si A yang gagah berani Sempurna tidak itu kalimat? Anda perlu sisipkan satu kata dengan si A yang gagah saya datang dengan si A yang gagah berani saya bersahabat dengan si A yang gagah berani di sini dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang apa ini dengannya ini ya kan ulama-ulama nah, kemudian berkata perlu disisipkan satu kalimat suatu kata supaya sempurna itu kalau saya bertanya pada ibu atau bapak apa kabar baik baik. Apanya yang baik? Ada sisipan do. Ya kan? Berita saya, kabar saya baik. Nah, di sini juga dengan nama Allah, itu ulama ada yang menyisipkan saya memulai pekerjaan saya ini dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Saya memulai membaca, saya memulai menulis, saya memulai menyembelih itu Berarti dengan Jadi ada sisipan Ada lagi yang berkata bahwa Dengan itu Yang disisipkan adalah kuasa Atau pertolongan Allah Dengan pertolongan Dengan kuasa Allah Yang maha pengasih dan penyayang Kalau saya berkata dengan kuasa dan pertolongan Allah Itu tertanam di dalam hati saya Bahwa saya ini makhluk lemah Saya tidak bisa melakukan ini kecuali atas bantuan Allah nah, Dengan menyebut nama Allah Hati saya menjadi besar Hati saya menjadi kuat Anak kecil yang jalan sendiri Takut Tapi kalau dikatakan Dengan bapak saya saya jalan Berani tidak dia? dia? Berani okay. Dengan nama Allah Oke okay. Kenapa basmalah ini menyebut nama? Kenapa dia tidak katakan dengan Allah? Saya mulai ini dengan Allah. Ada ulama yang berkata begini. E, nama di situ, isim di situ, sisipan. Tidak mempunyai makna. Maknanya fungsinya hanya mengukuhkan, menguatkan. Ada lagi yang berkata begini, saya mau beri contoh nih. Eh, kenapa kita menamai sesuatu? Kenapa itu bandara dinamai Soekarno-Hatta? Salah satu tujuannya ingin mengekalkan proklamator ini, ya kan? Jadi kalau saya ingin mengekalkan sesuatu, saya biasa menggunakan namanya. Itu satu Yang kedua, ibu bapak boleh bertanya, kenapa saya namai anak saya Ahmad? Saya jawab, karena saya ingin anak saya itu meneladani sifat-sifat Ahmad. Saya kagum kepada Ahmad, Ahmad ini yang saya maksud adalah namanya Nabi Muhammad. Ya kan? Kenapa itu dinamai Ibrahim? Oh, karena dia ingin meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim. Nah, dengan nama Allah, kalau yang pertama tadi, seakan-akan kita menyebut nama Allah, karena kita ingin amalan kita itu kekal. Alangkah banyaknya orang yang mempunyai karya di dunia ini, yang sudah dilupakan. Boleh jadi di akhirat juga dilupakan. Kita ingin, kita membaca ini dengan nama Allah, saya ingin bacaan saya ini mendapat ganjaran yang kekal, sehingga saya menemukan ganjarannya di akhir. Ya kan menjadi kekal itu ya? Nah itu satu. Yang kedua, kalau kita berkata nama kita berikan untuk supaya diteladani yang diberi nama, maka, Kalau kita berkata dengan nama Allah, maka kita berharap bisa meneladani sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Beragama itu adalah meneladani sifat Allah sesuai kemampuan kita. Bagaimana Allah, Allah ma'a pengasih. Bagaimana Allah, Allah ma'a pemurah Bagaimana Allah, Allah ma'a mengetahui. Itu kita teladani sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa artinya Rahman? Katakan pengasih, Rahim, penyayang. Tunggu dulu. Rahman itu pelimpah kasih, pelimpah kasih kepada seluruh makhluk, mukmin atau bukan mukmin Binatang atau tumbuh-tumbuhan. Rahim itu adalah Pelimpah rahmat di akhirat Jadi sewaktu saya berkata Dengan nama Allah Pelimpah rahmat di dunia ini Kepada seluruh makhluk Dan pelimpah rahmat di akhirat Pada orang-orang yang mukmin saja Kita ingin berhenti untuk diskusikan Basmalah Dan Ibu. baik yang mau berkomentar atau bertanya Ibu silakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim uh... Saya ingin bertanya Pak Ustadz, anjuran untuk membaca basmalah itu berlaku untuk eh, ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang baik saja atau berlaku umum. Maksudnya ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang buruk juga dianjurkan atau paling tidak diperbolehkan, bismillah. Sebenarnya, apakah rahasia dibalik anjuran membaca basmalah ketika seseorang hendak melakukan sesuatu? Terima Pak Ustadz. Eh saya jawab yang kedua baru yang pertama okay. mengapa kita dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim Hai okay. tadi kita sudah terangkan dengan nama Allah Rahman yang melimpahkan kasih di dunia ini kepada semua makhluk muslim bukan muslim binatang tumbuh-tumbuhan rahim yang melimpahkan rahmat khusus di akhirat kalau hati kita menyadari, memahami bahwa Tuhan melimpahkan rahmat buat seluruh makhluk dan hati kita penuh dengan hal tersebut yang keluar itu bagaimana? gelas yang penuh, sirup Keluarnya Coca-Cola atau tidak? Tidak. Harus sirup juga. Kita disuruh menanamkan di dalam jiwa kita... ...rahmat seperti rahmatnya Allah... ...yang melimpahkan rahmat itu kepada seluruh makhluk. Orang kafir. or Binatang, tumbuh-tumbuhan. Sehingga kalau ibu seorang pembaca... ...menghayati makna bismillahirrahmanirrahim pasti yang keluar dalam bentuk aktivitas rahmat juga ya kan kalau kita lagi sakit gigi Hai semuanya jelek ya karena hati kita penuh dengan kedongkolan kalau orang lagi bercinta semua dilihat indah ya kan ah, kalau hati penuh dengan rahmat rahmat bukan hanya sama muslim Nah, itu Nah, sekarang. Orang yang menyebut nama Allah, dia maha kuasa, dia maha mengetahui. Kira-kira, orang yang mau buat jahat, dia baca bismillah? Pasti tidak. Begitu dia ingat bismillah, waktu dia mau melakukan kejahatan, pasti dia batalkan kejahatannya. Kalau begitu, ya kan? Kalau begitu, tidak ada anjuran anda mau buat kejahatan terus baca bismillah. Mestinya, waktu mau melakukan kejahatan, ingat kebesaran Allah, ingat rahmatnya kepada Anda, sehingga terhalangi melakukan Saya kira itu, Bu, ya. Okay. Baik, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang saya hormati, e, pertanyaan saya begini. Kenapa surat Al-Fatihah disebut juga e, umul Qur'an? Om um itu Terambil dari kata Amma ya ummu berarti menuju Itu sebabnya Ibu dinamai um Karena anak selalu menuju ke sana nah, Umul Quran Semua ayat-ayat Al-Quran yang 6000 Lebih itu Semuanya menuju kepada Al-Fatihah Dalam arti Pada Al-Fatihah itu Induk tertuju kepadanya semua ayat-ayat Al-Qur'an sehingga ayat-ayat Al-Qur'an lainnya merupakan rincian dari di dalam Al-Qur'an ada uraian tentang kewajiban ikhlas. Di Al-Fatihah ada uraian tentang kewajiban ikhlas. Di dalam Al-Qur'an ada uraian tentang sifat-sifat Allah. Di Al-Fatihah ada sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Qur'an ada uraian tentang hari kiamat. Di surat al-fatihah ada uraian maliki yawmiddin. Di dalam Alquran ada kisah-kisah. Itu diisyaratkan. Nah, jadi, Ummul Quran. Itu juga sebabnya dia dinamai as-sab'ul-mathani. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Tujuh ayat ini kandungannya diulang-ulang pada ayat-ayat yang lain. Atau 7 ayat ini diulang-ulang oleh setiap muslim membacanya setiap salat. Ya kan? Itu jelasnya. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz yang terhormat, saya mau bertanya. Di dalam membaca surat Al-Fatihah, ada yang baca bismillah, ada yang tidak membaca bismillah. Apakah sebenarnya dari apakah sumbernya dari hadis Terima kasih eh, Kita tahu dulu Nabi itu Hidup di tengah umatnya selaku Nabi Dalam waktu sekitar 23 tahun Sahabat-sahabatnya ini mendengar beliau membaca ayat-ayat Al-Quran Kemudian Sahabat-sahabat itu menyampaikan kepada kita Dalam konteks Al-Fatihah Ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak baca Bismillahirrahmanirrahim Inilah yang menjadi pegangan Imam Malik Ada lagi riwayat-riwayat yang kandungannya Menyatakan bahwa Bismillah bagian dari Al-Fatihah Inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i Ada lagi ulama yang cari kompromi Dia katakan, sudahlah kita tidak usah baca keras-keras Baca saja dalam hati Ini pendapat Imam Abu Hanifah Semua merujuk kepada Al-Quran Karena itu, seorang yang bermazhab syafi'i Yang berkata, mesti baca bismillah Itu sah saja salatnya walaupun imamnya tidak baca bismillah. Imamnya menganut karena apa? Ada yang dinamakan oleh ulama keragaman nabi beribadah. Rupanya satu waktu baca bismillah, di kali yang lain tidak baca bismillah, satu waktu letakkan tangannya begini, di kali lain begini, itu tidak perlu kita pertentangkan. Ya? Jadi karena semua mempunyai dasar dari riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira, iya bu ya. Allah telah melimpahkan rahmatnya bagi seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Dalam konteks ini, Allah tidak memandang suku, agama maupun warna kulit. Itulah kemurahan Allah yang Maha Esa. Pemirsa, dalam bagian kedua ini, Ustaz Quraisy akan menguraikan tentang pandangan Islam terhadap alam semesta berikut isinya. Islam selalu menanamkan nilai-nilai kesejukan terhadap sesama makhluk. Dan pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak urayamnya. Kita lanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Arrahmanirrahim. Alhamdu, al disitu berarti segala. Segala, hamd artinya puji. Segala puji bagi Allah. Puji itu diberikan kepada siapa yang melakukan suatu pekerjaan baik, dilakukannya secara sadar, dan tidak terpaksa. Kalau baik tapi tidak sadar, tidak dipuji. Kalau baik sadar tapi terpaksa, tidak dipuji. Itu berarti segala yang dilakukan Allah adalah baik, itu dilakukannya tidak terpaksa, dan itu dilakukannya dalam dua tanda petik, sadar, tahu, persis. Allah Maha mengetahui. Puji ini disampaikan oleh seseorang. Atas perbuatan baik Baik perbuatan itu ditujukan kepadanya Maupun ditujukan kepada orang lain Itu berbeda dengan syukur Syukur itu kepada saya Itu sebabnya saya berkata Syukur Alhamdulillah saya lulus Misalnya Syukur Alhamdulillah saya selamat Tapi kalau Alhamdulillah Itu bisa buat saya Bisa buat orang lain Alhamdulillah operasinya berhasil Gitu lah segala puji bagi Allah kalau anda melihat suatu kebaikan pada orang lain sebelum anda memujinya puji dulu Allah karena Allah yang menganugerahkan kepadanya nikmat sehingga anda bisa dapat atau orang oh. lain bisa dapat saya beri contoh saya berhutang pada bapak saya diberi Alhamdulillah kepada Tuhan dulu kenapa dia yang beri itu orang uang Hai ya kan dia yang menggerakkan hatinya supaya memberi saya Hai Alhamdulillah Oh itu orang gagah benar saya enggak puji dia dulu siapa yang memberikan kegagahan dan kecantikan Allah itu segala puji bagi Allah itu sebabnya kita dianjurkan memuji Allah dalam segala hal bangun tidur Alhamdulillahi l'adzi ahyana Ba'dama amatana Pakai baju Alhamdulillahi l'adzi kasana wa -ra -ra -ra -ra -ra -ra -ra. Makan Alhamdulillah Segala Bahkan Kena musibah pun Ucapkan Alhamdulillah Kenapa? Karena musibah yang didapat itu Bisa lebih besar dari itu Bisa gak? Ada orang tabrakan mobilnya Alhamdulillah Cuma mobilnya Orangnya gak apa-apa ya kan? Tabarakallah. Alhamdulillah cuma kakinya yang patah, enggak mati. Alhamdulillah cuma it's alhamdulillah semuanya. Alhamdulillahil ladzi la yuhamad ala makruhin siwa. Segala puji bagi Allah, tidak ada yang dipuji ketika seorang mendapat musibah kecuali Dia. <coughs> Betul. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, pemelihara alam raya melihara seluruh makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu adalah bentuk jamak dari alam. Kalau ahli-ahli teologi, mereka berkata alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Tetapi ahli-ahli Al-Quran berkata alam itu adalah segala yang hidup atau yang dan yang berakal hidup atau dan yang berakal nah manusia itu ada alamnya ada alam manusia binatang hidup enggak ada alam binatang jin hidup ada alam tumbuhan hidup ada alam tumbuhan batu enggak hidup. Ya kan? Tidak ada alam batu. Allah di sini hendak menekankan bahwa segala yang hidup itu dipelihara, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Itu artinya alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu ada lagi ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim ini Kenapa ada lagi Ar-Rahmanir-Rahim di sini? Padahal sudah ada Ar-Rahmanir-Rahim di Bismillah. Mari saya beri contoh. Bapak pelihara ayam. Ya Toh? Kenapa dipelihara ayam? Kenapa Bapak beri makan dia? Apa untuk kepentingan ayam atau untuk kepentingan Bapak? Nah bukan bukan kepentingan ayamnya itu untuk kepentingan bapak itu, biar dia gemuk bisa dijual, ya kan ada perusahaan menyengkolahkan dia punya karyawan tujuannya apa? biar dia kembali bisa bekerja bisa sukses jadi kalau begitu Ada pemeliharaan Dan bimbingan Pendidikan Yang kembali Manfaatnya buat Yang membimbing Ya kan? Allah begitu atau tidak? Tidak Dia Memelihara alam raya ini Memelihara Manusia, jin dan sebagainya Bukan karena kepentingannya Tetapi semata-mata Karena rahmat Allah, Rahman dan Rahim Itu terambil dari kata Rahmat Rahmat Allah itu Tidak bisa dibandingkan dengan Rahmat Makhluk Kalau Rahmat Makhluk Apa itu Rahmat? Rahmat Makhluk itu rasa perih di dalam hati Yang mendorong yang perih itu Untuk beri bantuan Saya beri contoh, ada orang sakit, aduh kesian ya dia sakit, perih enggak itu perasaan? Hah, saya beri dia bantuan. Jadi rahmat manusia itu lahir dari keperihan. Ngomong-ngomong, kata Imam Ghazali, ada enggak sedikit kepentingan manusia di sini? Waktu Anda beri rahmat itu, ada enggak kepentingan Anda? Ada paling tidak sedikit, kata Imam Ghazali, ingin menghilangkan rasa perih itu. Iya kan? Kalau Tuhan tidak ada rasa perihnya Nah kita lihat lagi Rahmat Allah itu Terlalu banyak Hadis menggambarkan Rahmat Allah itu seratus Satu Dia beri pada makhluk Yang satu yang ada pada makhluk ini Itulah yang dibagi-bagi antara seluruh makhluk hidup Pernah lihat kata Nabi Pernah lihat Kuda angkat kakinya, takut anaknya keinjak. Ya, itu sebagian dari rahmat yang satu yang dibagi-bagi. Jodhul rahmat Allah ini luas sekali. Nah, kita bertanya lagi. Mengapa Allah memilih di dalam suratul fatiha ini sifat rahman dan rahimnya? Kan dia punya sifat banyak. Kan dia bisa katakan... Bismillah aliyul Qadir Ya kan? Bisa dia katakan Bismillah al, uh, Kenapa? Karena rahmat Allah itu Yang paling dominan Di antara semua sifat-sifat Rahmati Wasiatkullashay Rahmatku Mencakup segala sesuatu Nah, kita di sini Diingatkan Melalui suratul fatihah Bahwa saya memulai kitab suci saya dengan bismillah Kamu juga mulailah pekerjaan kamu dengan bismillah Saya mengingatkan kamu bahwa sifat saya yang paling dominan adalah rahmat Kalau begitu jadikan sifatmu yang paling dominan adalah rahmat Jadikan rahmat mengalahkan segala sesuatu mengatasi segala sesuatu jadi kira-kira kalau seorang muslim ini bisa jadi teroris atau tidak? tidak mungkin tidak mungkin kita ini disuruh memberi rahmat ah, ingat tadi, Rahman walaupun kepada binatang walaupun kepada tumbuh-tumbuhan ya kan? jadi kalau mau menyembelih binatang, kasih rahmat asah dulu pisau umum ada kembang Belum mekar Rahmati dia Beri dia kesempatan untuk mekar Jangan dicabut Segalanya Itu yang diajarkan oleh Bismillahirrahmanirrahim Dan segalanya disyukuri Segala puji bagi Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Saya kira itu uh, Sedikit dari kandungan Apa yang kita jelaskan ini Mari kita berdiskusi, mari kita saling memperdalam apa yang telah saya jelaskan ini. Saya persilahkan yang mau bertanya. Ma, masanya Jamal mana? Oh iya, Mama lupa. Sebentar ya, sayang. Iya, Ma. Ayo Jamal, baca bas malah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dong. Itu udah baca basmalah belum? Udah, Mah. Nih susunya. Mah, Ma, kayak kok enggak baca bismillah sih? Iya, mah. Bah, Sama adiknya kok begitu? Ayo, baca basmalah dulu. Cha udah baca, Mah, tapi di dalam hati. Boleh, Mah. Baca basmalah itu dalam hati. Boleh sih, boleh, sayang. Tapi yang namanya membaca itu harus diucapkan dengan suara. Sudah, sudah. Sama adiknya kok senangnya pada ribut. sudah makan. Kita baca apa sayang? Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan makanan dan minuman kepada kami. Amin. Anak pinter Hah? Mama nggak kepengin jalan-jalan? Iya, Bah. Sebentar lagi Mama mau melihat pemandangan yang indah-indah di sini. Betapa indahnya pemandangan di sini. Betapa besar kekuasaanmu, ya Allah. Ma! Ma! Ya, sayang. Eh, astagfirullahaladzim. Aduh. Tidak apa-apa, sayang. Aduh. Tidak apa-apa, ya. Sakit, mah Aduh. Ma, sakit, nih. Wah, ini sih keselayo. Coba Mama benerin. Tahan, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh. Sakit, Mah. Iya, iya. Aduh. Nih, nih udah baik nih, udah Aduh. baik lagi. Coba coba berdiri. Ayo. Aduh. Aduh. Gimana? Dinaikan kan? Wah, udah, Mah. Ini udah dinaikan nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sip, Mah. Terima kasih ya. Iya, sayang. Sekarang boleh main lagi. Tapi hati-hati ya. Oke, okay, Mah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Bila seseorang melakukan salat tetapi lupa membaca surat Al-Fatihah, itu salatnya salah atau tidak Pak Ustaz? Terima kasih. <laughs> <spoke> la salata liman lam yaqra' bi Fatihahil Kitab. Itu sabda Nabi. Tidak sah salat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. jelas ya jawabannya. Silahkan yang kedua. Siapa? Anda? Silahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang terhormat. Kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk mempunyai sifat rahman terhadap semua makhluk Allah. Yang menjadi pertanyaan saya Bagaimanakah jika ada seorang muslim dalam interaksi bermasyarakat kurang menunjukkan sifat rahman terhadap sesama makhluk Allah? Terima kasih. Kurang menunjukkan semakin kurang semakin kurang keberagamaannya. Itu ya tahu itu kan prinsipnya begini. Ad-dinul muamalah Keberagamaan itu adalah interaksi harmonis. Semakin harmonis hubungan Anda dengan pihak lain, semakin tinggi keberagamaan Anda. Semakin banyak rahmat yang Anda berikan kepada makhluk, semakin tinggi penilai keberagamaan Anda. Semakin sedikit, semakin sedikit juga. Itu, itu nanti kita lihat. Bahwa ada orang yang berlumuran dosa Diampuni Allah karena memberi rahmat kepada anjing Ini anjing Ada perempuan Ada kucing di rumahnya Dia kurung kucingnya Dia tidak lepaskan untuk cari makan Dia tidak beri juga makan Itu masuk neraka karena itu Ini rahmat Jadi semakin banyak rahmat Anda curahkan kepada yang lain Semakin eh, eh, terbukti keberagamaan Anda nah, Saya hanya ingin tambahkan di sini satu hal Jangan ada yang berkata karena kita bicara binatang Kalau begitu kenapa kita sembelih binatang? Apa tidak ada rahmat itu? Nah, bukan demikian Kita ini manusia sebagai khalifah Khalifah itu antara lain maknanya memelihara, membimbing segala sesuatu untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ah, kita bertanya sekarang, itu binatang diciptakan Allah untuk apa? Antara lain untuk kita kendarai, ya kan? Kalau makanan binatang halal untuk kita makan. Nah, Untuk mencapai tujuan Penciptaan binatang Yang halal dimakan ini Antara lain Dia disembelih untuk kita makan Jadi kita mengantar dia menuju Tujuan penciptaannya Itu bentuk rahmat kita Karena itu Jangan potong ayam yang masih terlalu kecil Ya kan Karena ini belum mencapai Tujuan penciptaannya Jangan eh, eh, petik eh, Buah yang belum matang, kecuali kalau ada tujuan penciptaan mungkin ada yang ngidam ya kan, ya, satu contoh misalnya, Iya tahu mau dijadikan obat, jangan petik kembang sebelum dia mekar itu tujuan penciptaan, itu tugas kita kepada khalifah, nah rahmat dan kasih sayang kita kepada makhluk ini antara lain mengantar dia mencapai tujuan penciptaan Itu rahmat. Kalau tidak ada rahmat itu, keberagamaannya kurang. Ada sahabat Nabi, dikatakan saya punya anak 10, saya tidak pernah cium. Kata Nabi, apa apa yang saya harus lakukan kalau Allah mencabut rahmat dari hatimu? Ya kan? Jadi itu it, maksudnya ya. Nah, jadi semakin banyak rahmat Anda tunjukkan kepada makhluk, semakin tinggi keberagamaan Anda. Gitu? Like Baik. Silahkan, siapa lagi? Ibu, oke okay. Terima kasih, Bismillahirrohmanirrohim Ustadz, saya mau tanya bahwa eh, Biasanya pujian itu untuk Tuhan Tetapi, sebagai manusia kita juga selalu ingin dipuji Sampai di mana batasan pujian bagi manusia? Terima kasih <tuh> Satu dulu hal yang kita mau lihat Mungkin eh bisa menjawab pertanyaannya Di sini dia katakan Alhamdulillahi Rabbil Ahlani Di tempat lain Itu tidak pakai Rabbil Ahlani Wa qullilhamdulillah Ya kan? Saya ingin tanya Panjang atau singkat ini pujian? Cuma dua kata nih Tuhan. Alhamdulillah Hei Yang mau muji Tuhan saja cuma dua kata Yang kamu gunakan untuk muji Jangan berlebihan kalau puji, puji orang Ya kan? Ini ya. Yang kedua Nanti kita akan bahas Iyaka na'buduh hanya kepadamu kami menyembah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Sewaktu saya berkata kepadamu Hadir enggak Tuhan di hadapan saya? Hadir Waktu saya berkata segala puji baginya Hadir enggak Tuhan di hadapan saya? Baginya? Tidak hadir. Eh, hey, jangan puji orang di hadapannya. Karena apalagi kalau banyak Anda memuji orang di hadapannya, pujiannya bisa menjerumuskan dia. ah jadi... Boleh aja dipuji. Kita semua senang dipuji. Tetapi... Jangan sampai terjerumus di dalam pujian. Karena itu yang muji juga. Jangan terlalu banyak muji... Yang dipuji juga supaya sadar Jangan termakan oleh pujian nah, Dan ingatlah Bahwa segala puji itu bagi Allah Bukan Anda sebenarnya Di atas itu yang memberi nah, Kalau ini, ini tidak terbawa kita oleh itu Hah? Saya kira itu uh, uh, Yang bisa kita uh, lihat dari uh, surah Al-Fatihah Saya ingin mengambil kesimpulan sebenarnya banyak yang bisa kita eh, kita tonjolkan yang pertama Allah memulai kitabnya dengan bismillah kalau begitu mulailah semua pekerjaan anda dengan nama Allah. ya kan yang kedua bismillah berarti saya meminta saya memulai dengan minta pertolongan Allah Atau saya melakukan pekerjaan ini tidak bisa saya lakukan kecuali kuasa Allah Kalau begitu Setiap anda melakukan pekerjaan Mintalah bantuan Allah Karena anda tidak bisa jangankan Nasi yang ada di hadapan anda Anda sudah suap masuk di mulut Itu bisa tidak masuk kalau Allah tidak kehendaki Bisa tidak dimuntahkan? Mintalah pertolongan Allah Dan sadarilah bahwa itu terjadi karena kuasa Allah Nah. yang ketiga warnailah semua aktivitas anda dengan warna ketuhanan warnai ingat Tuhan warnai ini ah disitu nanti yang melahirkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebabnya salah satu makna bismillah, saya lakukan pekerjaan saya ini demi karena Allah bukan karena siapa-siapa Itu barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa ayat dari surah Al-Fatihah ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi tidaknya tingkat keberagaman seseorang bisa dilihat dari sejauh mana orang itu mampu memberikan nilai kesejukan bagi sesama ciptaan Allah. Sampai disini dulu kebersamaan kita pemirsa dalam Tafsir Al-Mizbah, mengenal Jus Amah bersama Ustadz Quraish Shihab. Saya Sandrina Malakiano, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sembahkan oleh dan didukung oleh